Wabarakatuh Kali ini saya akan kembali Menegaskan Dan memperjelas tentang Adam dan Hawa Seperti yang saya jelaskan Sebelumnya Bahwa Al-Quran Atau kitab-kitab suci Apapun itu Diturunkan Dari Allah Kepada Rasul-rasulnya Dan ditulis setelah wafat Nabi-nabinya itu merupakan satu wahyu. Wahyu yang diturunkan Allah bukan kepada pikiran tapi kepada sudurinnas. Di sudur dalam dadanya, dalam rasanya. Jadi semua wahyu diturunkan ke dalam rasa. Wajilal qulubuhum menyentuh lalu menyentuh hatinya. Menggetarkan hatinya Artinya bahkan itu Dijelaskan di dalam Kisah-kisah Nabi Muhammad Bahwa ketika Nabi Muhammad Udah tatwahi pertama Dia pucap hasil, bergetar Di dalam gua hero Artinya Kurang itu dulu Bukan kepada pikiran, tapi kepada rasa Bahkan pikiran Tidak mampu membaca apa ini yang terjadi Makanya Muncullah ikhro Ikro Ikro kita bakal kapa minapsika. Artinya kenapa harus sampai Tiga kali rasul Mengulang-ulang ikro bukan berarti Rasul bodoh atau tidak bisa membaca Tapi dia tidak tahu Apa nih Ini apa Dia belum, belum matching antara rasa dengan Pikiran Pikiran belum bisa mencerna Apa itu Sampai akhirnya lama-lama Allah mencerdaskan jadi kecerdasan itu bukan dari sini dulu, turun ke hati, turun ke jiwa, bukan. Dari jiwa turun ke hati, kewajilan kelubung, baru turun ke pikiran, kelisahan, dan perbuatan. Nah ini adalah gar, sifat, asma, af'al. Dari zat, dari ras, terus kerasa, sifat artinya hal-hal yang berkenaan dengan wahyu adalah hal-hal yang bersifat zat dan sifat. Lalu ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang akad, itu hal-hal yang bersifat zat dan sifat. Namun diterima oleh akal, ia akan berubah menjadi wujud atau sosok. Padahal Adam itu bukanlah sosok. Adam itu sifat Adam itu sendiri dari bahasa Arab Yang bahasa Indonesia nya adalah Allah Allah Dahulu, Kodim Jat, suatu sifat Bukan suatu bentuk Namun ketika Diterima oleh pikiran Oleh syariah Maka yang tadi sifat pun akan bentuk, Seperti angin Angin, tapi karena Diterima oleh pikiran, pikiran yang Bisa membayangkan pohon Yang condong Pohon yang condong bukan angin Bendera Yang berkibar Bendera yang berkibar bukan angin Tapi pikiran hanya Mampu membayangkan sosok Nah disinilah Saya akan menjelaskan Lebih dalam lagi tentang Apa itu Adam Karena jelas cobalah cek Semua ayat-ayat Yang dijelaskan Adam Tidak pernah ada ayat Yang mengawali kata Adam dengan kata Nabi, tidak ada, tidak ada kata Nabi sebelum Adam. Setiap kata ada, selalu tunggal. Ya Adamakun anta wajaujukah jannah, selalu tunggal. Wa alla maul Adam dan aku ajarkan kepada Adam. Tidak ada kata, -kata Nabi. Tapi kalau Sulaiman, Nabi Yusuf, Sulaiman, Nabi Idris, Nabi itu selalu diawali dengan Nabi. Berarti sosok. Tapi ketika berbicara adam, selalu katanya tunggal, tunggal. Adam itu tunggal katanya, tidak disebarkan dengan datang Nabi. Tahu imajinasi pikiran membayangkannya ini sebagai sosok. Padahal <tuh> yang jelas dikatakan dan ini jelas bahwa terjadi perubahan paradigma, perubahan maksud. Contoh, dulu itu Allah menciptakan dulu manusia berbangsa-bangsa, berbeda bahasa dan berbeda warna kulit. Al-Mahfuzul Samawat Wal Ar. Dan Allah menciptakan langit dan bumi Lalu menciptakan berbagai macam bangsa, bahasa, dan warna kulit Selanjutnya Allah menjadikan Jailun Bil'ar Halifah Lalu Allah menjadikan Adam sebagai Halifah Halifah ini apa artinya? Mengganti Allah jadi pengganti Allah di sini maksudnya adalah filosofinya pengganti makhluk sebelumnya. Di mana makhluk sebelumnya? Setelah ada, sebelum diciptakan ada, setelah ada. Karena Allah pertama menciptakan, bukan menciptakan ya, Nur Muhammad Nurutah ya. pertama Allah pertama Nurutah Nur Muhammad. Allah tetap menemukan Nuh Muhammad Nuh Muhammad inilah Inti dari semua Kehidupan di dunia Lalu dari Nuh Muhammad Allah menciptakan Malaikat katakan, Malaikat Tercipta dari cahaya Dari Maaf Dari cahaya Sebagai apa? Sebagai unsur air karena tidak dijelaskan ini sebagai unsur apa hanya hanya dijelaskan malaikat tercipta dari cahaya nah ini yang tidak dijelaskan ini sebagai unsur air air adalah ke bawah sifatnya tunduk air dimasukkan dalam bentuk apapun dia mengikuti bentuk itu air menurun air tidak pernah naik ke atas, air itu sudah turun dari atas ke bawah selalu begitu, artinya air itu tunduk hanya patuh kepada sang pencipta sujud hanya patuh kepada sang pencipta, sehingga air sujud ke bawah air itu tunduk, kata Allah harus begini kamu sujud, sujud, kamu berdiri, berdiri dia akan tunduk dan sujud patuh kepada yang menciptakannya ah tidak seru nih lalu Allah menciptakan zin dari bara api. Nah zin ini sifatnya segitiga ke atas seperti api. Api kan segitiga. Ini zin. Zin itu tercipta dari bara api. Karena kenyataannya, ketika anda men, men, apa, di malam hari membakar kayu itu lebih mudah terbakar dibanding di siang hari. Kenapa? Sekarang ternyata di malam hari lebih banyak mengandung hidrogen, hidrogen itu air, hidrogen itu darah dari air Sedangkan siang hari lebih banyak oksigen Nah hidrogen apabila dalam suatu hal tertentu ketika dilakukan dalam suatu fusion hidrogen itu bisa berubah menjadi api Jangan salah, air bisa berubah menjadi api Karena hidrogen apabila terus-terusan di itu menjadi api Bahkan api itu, hidrogen itu adalah air yang menjadi udara Lalu menjadi bisa menjadi api ter, karena geresekan Nah ini dibuktikan oleh ilmuwan dari Bandung Yang sekarang akhirnya ke Jerman dan akhirnya menemukan bahan eh, apa bahan untuk mobil dan motor menggunakan bahan air kalau ternyata air itu sama dengan bensin air itu mampu mengubah eh, hidro menjadi hidrogen dan menjadi api pengapian kan ini sebuah kendaraan pengapian nah artinya malaikat bisa berubah menjadi api tapi kalau sudah menjadi api itu susah untuk kembali menjadi air Apun si malaikat adalah cahaya Peneran Karena ia tercipta dari cahaya Air yang menunjukkan Nah dalam diri kita Ini kan sosok Kesifatnya dalam diri kita adalah hati nurani Makanya disebut hati Hati itu adalah kumpulan air Hati nurani Makanya dalam hati ada cahaya Disitulah malaku Alamnya malangkap dalam hati Lalu di mana jit Jin itu adalah di dalam pikiran. Karena jin itu tersembunyi halus. Kalau otak, hardware-nya. Hardware-nya otak. Tapi kalau software-nya adalah imajinasi. Imajinasi. Nah ini sifatnya adalah merasa pintar, merasa benar, merasa hebat. Ini sifat jin, api. Di atas, sehingga api itu naik ke atas. Kalau air turun ke bawah. Contohnya jantung, hati. Hati ini memumpak, turun ke bawah Memumpak, aliran darah, kita tidak mungkin punya air uh, aliran darah Air itu kan air Kalau tidak ada hati, hati itu terminal dari malaikat Jadi wujud malaikat di dalam tubuh adalah Air Dan di dalam wujud jindalam diri kita adalah pikiran Nah, pertama Allah menciptakan Muhammad lalu menciptakan malaikat lalu menciptakan Jin. Nah lalu terjadilah penciptaan tumbuhan e, benda planet-planet planet-planet tumbuhan hewan dan Jasmani. Akhirnya diciptakanlah jasman, yaitu manusia. Tapi manusia yang belum memiliki unsur yang lain, hanya ada unsur malaikat dan jin. Tapi pada akhirnya, unsur jasmani lebih banyak dikontaminasi oleh jin. Sehingga di bumi saat itu dikuasai oleh uh, ibnu Jan, Banul Jan anak-anak jin dari situ selama berabad-abad bumi dikuasai oleh orang-orang cerdas bahkan Anunnaki dan lain sebagainya dari galaksi lain berdatangan ke bumi untuk melakukan kolaborasi kehidupan ada raksasa, ada yang kaya bola, ada yang kecil terlihat sekali perbedaannya seperti dalam film Hollywood uh, yang judulnya Lot of Three itu zaman sebelum Adam, manusia itu berbeda-beda Tapi mereka hanya menggunakan potensi Zin yang ada di dalam pikirannya Mereka belum disebut manusia sejati Mereka baru disebut orang Kalau bahasa Sundanya adalah jelema Ini belum manusia Lalu Allah ini udah pelakor. Lalu menciptakan berbagai-bagai, berbagai bangsa, bahasa dan warna kulit. Ini pelakor. Allah udah menciptakan dulu. Lalu Allah menjadikan seorang pengganti. Nah siapa penggantinya itu? Ternyata Adam. Yang dimaksud Adam di sini adalah Allah menurunkan yang disebut keruk atau jiwa Setelah sesuatu hari masa dalam kandungan Allah kan sur 100 hari bagi Allah satu hari bagi Allah ayang mengundang Allah al bus sangat satu hari bagi Allah 1000 tahun manusia berarti apa 200 hari di masa Allah di mata Allah bagi Allah, berarti bagi manusia di alam dunia adalah seratus ribu tahun. Artinya setelah seratus ribu tahun di kehidupan di bumi ini, maka Allah mengurumkan ruh. Untuk apa? Untuk menjadi manusia agar lebih sempurna. Pada sebelumnya sudah ada kehidupan, sudah ada rumah aman, sudah ada malaikat, sudah ada jin nah bahkan dari jin ini lahirlah azajil bahkan azajil ini menjadi rajanya pada zaman itu rajanya jin rajanya bahkan malaikat saja ini diperintahkan oleh azajil nah ketika allah menurunkan bagian darinya duplikatnya bagian dari allah darahnya ke dalam diri sisa, diri manusia ini protes Jin itu protes lah, Kenapa aku lebih dulu Aku lebih tua di sini di bumi Kenapa kau masih menurunkan Adam Dan Allah memerintahkan Agar Jin, malaikat, Untunggu kepada Adam, sujud lah, Kenapa saya sujud kepada Adam Saya kan hanya sujud kepada engkau Dan Aku lebih tahu Tahu Allah artinya Allah membuat suatu perubahan baru yang disebut dengan mujaddid. Jadi sebelum ada istilah kata update zaman sekarang, update Facebook diupdate, WA diupdate, Allah dari dulu. Allah sudah mengenal bahasa kita Allah itu sudah memperkenalkan bahasa itu dari dulu, bahkan Allah sudah melakukan itu dengan sebutan mujaddid. Menjadi itu Allah Maha Pemtuar Baru Allah Maha Update Allah itu selalu update Allah Maha Asyik Allah selalu update Setiap masa Aku akan, apa? Aku akan menurunkan suatu Mahal Baru Padahal Bu Selebihnya bukan jika Tapi bagian dari Allah Yang dijadikan Holita Yaitu jiwa atau ruh. Tapi Jin protes Maka disananya Jiru Iblis Iblis itu adalah saya Iblis yang aku menyimpang Iblis itu lahir Karena menyimpang dengan Kesita tidak setujuan terhadap Munculnya Adam Disitulah muncul perdebatan Akhirnya lahirlah Iblis ya, Iblis ini Ketika Adam dijadikan holipah, maka lahirlah Iblis. Nah, ternyata Iblis yang dimaksud adalah Hawahu. Atau nafsu, Hawa. Hawa ini muncul setelah Adam dijadikan holipah. Sebelum Adam dijadikan holipah, belum ada yang namanya Iblis. Dan ternyata, semua yang dibicarakan dalam alam ini bukan alam wujud semua ini ada di alam rahim sebelum manusia dilahirkan ke dunia jadi diri ini adalah pikiran kan sebelum frq ditiupkan itu sudah ada nurfah mudgo alaq rohman sudah ada hati nurani sudah ada malaikat usut malaikat di dalam dirinya yaitu malaq sudah ada jabarut sudah ada Nur Muhammad di dalam dirinya? Sudah ada jin pikiran di dalam dirinya? Bayi itu sudah sempurna Tapi kenapa Allah masih menurunkan ruh setelah 100 hari? Wa nafahurah Dan aku tifat ke dalam jari Jadi yang disebut Adam ini adalah alam ruh Alam sebelum dilahirkan ke alam dunia Adam ini bukan alam dunia, Adam ini alam ruh Alam ruh, alam di dalam rahim, alam rahim Adam ini alam rahim, alam sebelum dilahirkan ke dunia Hah? Ini perdebatan semua diada di alam rahim Karena di alam rahim ini adalah alam surga Kenapa disebut alam surga? Coba bayangkan bayi, dari mana makan? Bagaimana tidurnya, bagaimana bernapasnya, bagaimana minumnya, bagaimana hausnya. Dia tidak kehausan, dia tidak kelaparan, dia juga tidak merasa khawatir. Dia tenang damai di dalam alam rahim. Inilah ada alam rahim. Nah, lalu ketika ada ada minyak dijadikan lipah dengan ditukar tuh, muncullah hawa. Makanya Hawa tercipta dari turahulum su karena Hawa itu alam alam rahim. Di alam rahim juga muncullah Hawa-hawa ini jenis kelamin ketika Adam dihembikkan atau Adam dihembikkan ke dalam janin, disitulah muncul Hawahu, Hawa. Hawa ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dari situlah muncul nafsi dan berkembanglah menjadi empat unsur hawa dalam diri kita yaitu hawa panara hawa lawama, hawa syukya dan hawa bukhayana lalu tumbuhlah mereka di dalam surga besar-besar sehingga usia 9 bulan, hingga usia waktu yang ditentukan, tiba-tiba ketika mereka di dalam kandungan muncul ular masuk ke dalam surga otomatis ini bukan tentang ular yang sesungguhnya karena ini konotasi kurang itu penuh dengan hiasan ini sebetulnya bahasa yang jodoh tapi kenapa harus disampaikan dalam hiasan-hiasan ular ini iblis yang menggoda hawa maksud tahu kan maksudnya ketika Adam dan hawa di dalam surga Terolah Adam dan Hawa di dalam surga kandungan seorang ibu. Tiba-tiba muncul ular masuk ke dalamnya. Ular putih untuk menggoda. Agar Hawa memakan buah huldi. Nah buah huldi inilah yang disebut dengan dosa. Dosa pertama manusia itu adalah hubungan seksual. Ular yang dimaksud adalah ular iblis ular yang dipakai laki-laki. Karena itu yang hmm. yang apa godaan terbesar dan hasat manusia, terambisi terbesar itu itu manusia. Wah, ini berdagu begini. Intinya ujung-ujungnya akhir-akhir itu kebanyakan imajinasinya ke sana, ke Apa yang dipakainya? Ya ular. Ular itu simbol dari nafsu, simbol dari nafsu jasmaniah tertinggi, maka simbol ini adalah ular. Dan ketika terjadi itu dimakanlah buah hodi, maka lahirlah Adam ke dunia diusir dari surga dari alam lain dalam keadaan telanjang. Nah, ketika diusir dalam keadaan telanjang di situ mereka hidup sebagai manusia diusir dari neraka eh dari surga kalau seandainya di usia dari surga berarti lahir ke neraka nah dunia ini adalah neraka karena neraka itu sendiri sebetulnya alam dunia ini karena kalau bisa menengah dalam bahasa sasam sekitar sunda nah itu artinya adalah eh, sinar rak itu matahari Ka itu mau ka tempat Naraka adalah tempat bersinarnya matahari. Kalau sawarga, sawarga itu sa itu air. Warga itu adalah kedudukan air. Mani loka, mani itu air mani. Loka itu kedudukan tempat. Jadi sawarga mani loka atau surga itu sebetulnya adalah tempat kedudukannya air mani laki-laki. Alam rahim, sawarga mani loka. Alam adam, alam rahim lalu dilahirkanlah ke dunia tinggal di naraka di dunia Naraka itu dunia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang nah jadi adam itu bukanlah manusia pertama yang diciptakan Allah bukan tapi pertamanya manusia paham enggak adam itu pertamanya manusia jadi semua manusia pertamanya begini ini adalah proses original semua manusia Ingat Adam bukanlah manusia pertama Tapi Adam adalah Pertamanya manusia Jadi pertamanya manusia seperti ini prosesnya. Semua manusia Makanya dikatakan Kulunas bani Adam Setiap manusia adalah anak cucu Adam Setiap manusia mengalami proses yang sama Pertamanya manusia Melalui proses alam ragu Contohnya Kamu bisa Lahir tahun berapa? 80? mana tahun 79? Otomatis sebelum tahun 80, tahun 79 Kita berada di sini Nah, sebelum terjadi kelahiran Siapa yang mengendak itu? Apakah kita lahir ke dunia karena kendak saya? Apakah kita semua lahir karena kendak orang tua? Tidak Semua karena Allah dan disitulah Allah menyatakan ketika Allah terangkat, "Kenapa aku jadikan Adam sebagai wanita? Aku tahu aku yang berkendara. Kamu diam saja. Nah, sifat dari jin ini sifat berpikirnya selalu. Nah, makanya ketika Adam dan Hawa berlayar ke dunia, Adamnya itu hawa Hawanya itu jasmani, turun ke dunia itu hampir tidak mengenal satu sama karena ketika dia tumbuh dewasa. Sibay itu uh, lebih banyak dikendalikan oleh halau, oleh kikirannya, oleh nafsunya, dibanding oleh rasa dirinya, sehingga Adam dan Nawa dikatakan ketika dilahirkan ke dunia terpisah, tidak mengenal satu sama lain. Lalu ketika mereka bisa ya, menyadari diri, mengenali diri, mulai belajar, ya kan? Mulai belajar Tentang misal Mulai belajar tentang Allah itu bagaimana Yang awal di Ma'rifatullah Untuk mengenal di Untuk mengenal Adam Untuk kembali kepada jiwa kita Untuk kembali kepada Allah adalah Mengenal Allah Ma Maka ketika mengenal Allah Maka di sanalah Adam Dan Hawa kembali Dipertemukan di Padang al -Fa makanya disatakan man aropah naksahu pakot aropah itulah padang arafah ini yang dimaksud dengan kisah adam bukan tentang sosok tapi ada dunia alam rahim lalu diusir dari alam rahim turun ke dunia dalam keadaan telanjut semua manusia saya rasa lahir dalam keadaan telanjut dan semua manusia Lahir menangis Hampir pitlahnya manusia Semua manusia pasti mengalami yang sama Makanya ini adalah Bahwa Adam itu adalah Pertamanya manusia Bukan manusia pertama, pertamanya manusia Lalu ada yang bertanya Lalu siapa manusia pertama? Wa'ulah wa'alam, karena Allah Maha'u'llah Saya menciptakan manusia Berbangsa-bangsa, berbeda bahasa Bahkan panas saja tidak satu Contohnya cabai Cabai saja, itu macam-macam juta jenis cabai Di seluruh dunia, berbeda-beda negara, itu berbeda-beda jenisnya Apakah nggak kuasa, Allah menciptakan manusia, juta-juta bermediar Bertilum jenis kelaminnya Atau bisa bertilum jenis bangsanya Bahkan di setiap planet, tidak mungkin Allah menciptakan Setiap planet, tidak ada kehidupan Hanya kita saja belum mengenal disana Mereka juga belum mengenal sini Karena Allah kuasa menciptakan kalau menanyakan siapa manusia pertama itu sama saja menanyakan mana dulu telur sama ayam telur dulu atau ayam dulu yang ciptakan Allah itu kita nggak pernah tahu karena itu rahasia Allah. Nah ini kenapa tiba-tiba menjadi susah untuk dimengerti padahal ini bahasa yang simpel, bahasa yang ilmiah, ilmu Allah itu ilmiah. Mudah untuk dipahami bahasa alam, bahasa yang dirasakan oleh kita, bahasa yang memang kita alami. Tapi menjadi jelas, menjadi tidak jelas karena fitnah-fitnah Dajjal yang telah mengubah esensi. Mengubah makna yang sesungguhnya dari kedudukan yang sebenarnya. Ini telah berubah perspektifnya. Padahal ini bahasa yang mudah untuk dipahami. Bahwa kita semua adalah anak cucu Adam Karena kita semua melalui proses yang sama Pertamanya manusia Begini dulu Sebelumnya dilengkapi dunia Pertamanya manusia mengalami alam rahim Di alam grup Terus alam rahim Terus ke dunia. Terus setelah itu nanti Ada alam Setelah meninggal Ada alam lagi Ada kehidupan lagi Bahkan ketika mati pun Kita bukan mati kita meningkat menuju kehidupan yang lebih baru bukan kematian kita meningkat menuju kehidupan yang lebih baru seperti syariat Nabi Muhammad adalah Nabi yang membawa syariat tapi syariat itu bukan akhir syariat itu justru awal menuju perjalanan yang lebih baru yaitu tarekat, tarekat, dan maru Semoga apa yang saya sampaikan tentang Adam saat ini bisa lebih memperjelas wawasan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.